Yang di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Walhamdulillahilladzihadana ila suratul mustaqim Wassalatu wassalamu ala Nabi'in al-Karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabihi al jami'uhum Bid din salim Wala hawla wala quwata illa billahi l'aliyyil azim Dalam membicarakan topik Aytul Fitri Kita terlebih dulu harus Meninjaunya dari Hakikat Aytul Fitri sebagai Akhir dari sebuah perjalanan yang berupa ibadah dalam bulan Ramadan atau dalam bahasa kita disebut bulan puasa ibadah ini disifati oleh Al-Quran sebagai kutiba alaikumusiam kama kutiba ala ladinamim qablikum atas kalian telah di wajibkan ibadah puasa sebagaimana ia diwajibkan bagi umat-umat lain sebelum kalian. Jadi dengan ini puasa adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan dan tidak dapat ditinggalkan kecuali kalau ada alasan-alasan yang membenarkan hal itu. Dalam ungkapan lain Ibadah puasa yang dimasukkan dalam satu gugusan kegiatan dalam bulan Ramadan Diungkapkan sebagai syahrul Ramadan Awaluhu rahmatun Wawastuhu maghfiratun Wa akhiruhu idkun minan nar Bulan Ramadan Awalnya adalah penguatan tali-tali ikatan antar manusia Di tengah-tengahnya adalah pemberian ampun atas segala kesalahan Dan pada akhirnya bulan Ramadan berarti pembebasan dari ancaman api neraka terlepas dari apakah kita harus mengartikan idkun minan nar pembebasan dari ancaman api neraka ini secara harfi atau, atau uh, letterlet ataupun arti kiasan sebagai alegori yang jelas ibadah puasa itu memiliki awal dan memiliki akhir pada awalnya, sebagaimana disebutkan tadi, bulan Ramadhan adalah pembebasan atau penegasan ikatan-ikatan antara sesama manusia. Dengan kata lain, ia adalah pemberian Tuhan kepada manusia yang berupa adanya keharusan untuk memelihara hubungan antar manusia secara baik. Ini merupakan sendi dari kehidupan masyarakat. Panggilan untuk senantiasa berpikir tidak dalam konteks individual semata-mata, melainkan juga dalam kerangka kemasyarakatan. Setiap gerak kita untuk memenuhi kebutuhan individual kita masing-masing, diletakkan dalam sebuah kerangka kemasyarakatan yang meliputi atau berakibat atas Keseluruhan Kehidupan masyarakat itu Karena itulah Orang berpuasa Pada hakikatnya membuat sebuah pekerjaan yang besar Bagaimana mengokohkan ikatan-ikatan Sosial kita sebagai manusia Ini merupakan tugas yang tidak ringan Tetapi sangat mulia Karena dia merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan tugas keutusan Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia sebagai penariknyatakan Alquran, wa ma'arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah keutusan kau ya Muhammad kecuali untuk pembawa ikatan yang kokoh diantara semua umat manusia. Jadi tugas keutusan beliau sebagai nabi Kita kokohkan dalam perbuatan meningkatkan ikatan sosial kita dalam bulan suci Ramadan itu Inilah hal pertama yang harus kita ingat selalu kemanusiaan yang tertuang dalam ikatan sosial yang kokoh dengan sendirinya merupakan acuan yang mengharuskan kita untuk mengembangkan solidaritas karena ikatan sosial yang tidak didasari oleh rasa sosial solidaritas yang kokoh hanya akan menghasilkan Kerangka kehidupan yang kering Yang tidak memberikan makna apa-apa Karena itu Al-Quran selalu menekankan pentingnya arti Solidaritas tersebut Bahkan hal yang paling Punya arti Mendalam bagi Seorang manusia secara perorangan Seperti Anak-anak dan harta benda Dilukiskan sebagai tipuan Oleh Al-Quran Al-Malu wal-Banuna Zinatul Hayati dunya. Harta benda dan anak-anak adalah Perhiasan bagi kehidupan dunia Nah Hiasan bagi kehidupan dunia ini Tentu harus diteruskan menjadi proyeksi Kepada kehidupan akhirat yang penuh kebahagiaan Baru memiliki arti Karena itu diingatkan kepada kita untuk Tidak terkecoh oleh dimensi keduniaan tadi innama dunyā matā'ul ghurūr sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu belaka apakah ini berarti kita harus menolak kehidupan materi bukan demikian apakah kita harus menjauhi kesenangan berkeluarga berjemterma dengan anak istri kita bukan demikian pula Maksudnya adalah kehidupan materi dan kehidupan keluarga yang serba menyenangkan itu harus diletakkan dalam sebuah kerangka sosial yang mengokohkan solidaritas di antara kita semua. Apalah artinya hidup bersenang-senang hanya sekeluarga saja di tengah-tengah lingkungan yang penuh kemelaratan karena itulah dalam Islam selalu dipersoalkan adanya kesungguhan untuk menolong orang lain adanya rasa untuk bertanggung jawab terhadap nasib orang lain bahkan bagi para pemimpin kepemimpinan mereka diukur dari kemampuan menyejahterakan orang-orang yang mereka pimpin Salah satu kaidah fikih mengatakan tasarrusul imam alar ra'yah manutun bil maslahah. Sikap dan kebijakan seorang pemimpin atas rakyat mereka, rakyatnya haruslah didasarkan kepada kesejahteraan rakyat yang dipimpin itu. Jadi jelas sekali bahwa di sini ada semacam keharusan memelihara solidaritas sosial yang kuat untuk memberikan warna yang jelas kepada ikatan sosial yang ada sehingga ikatan sosial itu sendiri mempunyai makna yang sesuai dengan dimensi kemanusiaan yang diharapkan dari kita semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau manusia diukur sebagai khalifah Allah sebagai pengganti tugas-tugas ketuhanan di muka bumi sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran Al-Karim ini jainum fil ardi khalifah sesungguhnya telah kuciptakan di muka bumi ini penggantiku maka manusia yang mengemban status seperti itu Jelas harus mampu mewujudkan solidaritas sosial yang kokoh, bahkan solidaritas yang tidak hanya terbatas kepada umat manusia beraka, tapi bagi seluruh makhluk yang ada dalam kehidupan alam semesta ini. Jadi dengan demikian jelas bahwa solidaritas sosial merupakan Persyaratan mutlak Bagi Pemenuhan Kewajiban kita berpuasa